Ya. lagi sama-sangar lagunya juga ya? uh -huh. kayak yang ngomong sangit ini <laughs> ini papa ini. muda jogeth dengankawat juga uh, ya papa mudanya merpati <laughs> Allah, fashion Nggih. Oh, Kalau aku sih nyadar, Dok. Lah nyadar Ternyata kenyataannya ada ke-11an. Artisya Ponata, Lilit yang ke-11. Ke-10 ada Mas Sony, ke-9 ada Lely ke-8 ada Gerry ke-7 ada Rena, ke-6 ada Elsa, ke-5 ada Rele, ke-4 ada Neo, ke-3 ada Ratna, ke-2 ada Elsa dan yang pertama tadi ada Nasha dan Anisa Rahma maksudnya 7. ya. ya. Gidda, nyuan pangaputeng bau menawai waten kekirangan, kekeliruan, kesalahan. Oh, artisnya, mau nah, tak, matersuang, wassalamualaikum warahmatullahi, la Baratato! pensar ja I don't it